Udah nangis Aku ngerti kuya abot Tapi tolong disalahin edisi Sawangan aku ya Aku sih sayang ngerawatmu Kosok panggagee sih bobotnya Berat dunga ke sa ikim bo sia